Mitra bisnis, negara Kepulauan Samoa memutuskan merubah zona waktunya untuk memudahkan aktivitas perdagangan dengan negara lain. China, demi kepentingan nasional, juga menetapkan waktu tunggal meski seharusnya punya lima waktu. Indonesia, dengan perbedaan waktu yang selisih dua jam saat ini membuat koordinasi tidak efisien. Pernah ada kajian Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomi jika hanya punya satu zona waktu saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda? Kalau Singapura kan satu kota ya, jadi nggak masalah ya. Tapi kalau Kepulauan Indonesia lebarnya dari Sabang sampai Merauke ya, Menurut saya tiga zona sih, menurut saya nggak secara bisnis nggak mengganggu ya. Saya nggak melihat ada problem di faktor waktunya ya. Saya nggak melihat ada problem di sana. Setahu saya, saya tidak pernah dengar orang banyak mengeluh karena faktor waktu. Nggak. Jika dilihat dari segi bisnis, apakah zona waktu kita yang terbagi tiga ini sempat menjadi kendala, Pak? Sebetulnya nggak juga karena begini waktu saya masih kerja di perusahaan Jerman kita juga kontak-kontak dengan kantor pusat itu pada sore hari di mana kita sore di mereka tuh pagi jadi itu menurut saya tidak penghalang bukan merupakan penghalang hanya kita mesti memperhitungkan oke okay, beda waktunya adalah sekian jam ya udah nggak apa-apa itu, karena seperti email itu kan bisa dikirim setiap saat dan bisa dibuka setiap saat kan tidak terpengaruh oleh waktu menurut saya sih sekarang udah benar lah menurut saya ya, lebih baik energi kita kita pakai untuk mikirin yang lain kalau zona ini zona waktu ini tidak tidak mempengaruhi terlalu banyak ya. demikian Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrawiryo Saya Wendy Lim